Mau punya sendiri, mau ngontrak, mau dipinjami, mau bersama orang tua atau mertua Rumah itu harus kita fungsikan sebagaimana baiknya Sebab suatu bangunan ketika sudah berdiri, dia punya maksud bahan bangunannya mungkin sama Bahan bangunannya ada semen, ada pasir, ada batu bata, ada besi dan sebagainya. Tapi ketika menjadi bangunan seperti ini, ini disebut apa? Disebut masjid. Ini disebut masjid. Nah masjid itu punya fungsi. Ketika dia buat tempat tinggal, maka dia disebut rumah. Rumah juga punya fungsi. Saya sederhanakan Fungsi rumah itu paling tidak ada empat Yang pertama Rumah itu fungsikan seperti masjid Fungsikan rumah seperti masjid Kalau rumah kita fungsikan seperti masjid Masjid itu tempat apa? Masjid itu tempat beribadat Itu artinya di rumah Harus ada yang namanya Peribadatan Kalau sholat jamaah Bagi kita laki-laki itu tetap di masjid Atau di musholat Tapi di rumah juga kita Bisa lakukan peribadatan Bahkan harus melakukan Peribadatan Misalnya Ada sholat-sholat sunat Sholat sunat Duha Sholat sunat rawatib, sholat sunat kopliyah, bakdia, itu juga bagus dilakukan di rumah. Cuma karena masjid kita agak jauh misalnya dengan rumah, nanti nggak keburu. Kalau keburu, bagus. Kemudian sholat tahajud dan sebagainya. Di samping itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadisnya nawwirubuyutaqum bitilawalatilquran sinari rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an Bacalah Al-Qur'an di rumah kita Makanya anggota keluarga harus bisa membaca Al-Qur'an Bapak baca Quran Ibu baca Quran Anak-anak baca Quran Ada orang tanya Pertanyaannya sudah lama Masih zaman radio kaset Orang nanya Pak Ustadz Untuk melaksanakan hadis itu Saya kan punya Radio kaset Saya punya kaset Ngaji kaset baca Quran Sering-sering saya setel itu Bagaimana Pak Ustadz? Bagus saya bilang Bagus Tapi Jangan kaset melulu Yang baca Quran di rumah kita Sekarang yang Baca Quran di rumah kita Itu Dari CD Dari flash disk Tinggal setel dari komputer Lisan kita juga membaca Al-Qur'an Itu satu, fungsikan rumah seperti masjid Yang kedua, fungsikan rumah seperti madrasah Madrasah itu sekolah Madrasah itu untuk apa? Paling tidak fungsinya ada dua madrasah itu Yang pertama untuk transfer ilmu Untuk mengajarkan ilmu Karenanya di rumah harus ada transfer ilmu Ada suasana keilmuan Suami menyampaikan, membicarakan ilmu kepada istri Istri membicarakan ilmu kepada suami Orang tua membicarakan ilmu kepada anak Anak membicarakan ilmu kepada orang tua Saling berbagi ilmu Bagusnya begitu ada suasana keilmuan Ada perpustakaan di rumahnya Itu juga suasana keilmuan Ada penyampaian ilmu Jangan sampai keluarga menjadi orang awam nggak tahu masalah keilmuan Agama adalah salah satu bagian keilmuan Yang harus dipelajari Karena bagus kalau kita mendengarkan ceramah Kita mendengarkan hutbah itu pulangnya bercerita Misalnya hari Jumat pulangnya malam Sabtu, cerita tadi khutbah pusatnya membahas masalah ini ini ini ini istrinya jadi tahu dapat ilmu, anaknya jadi tahu dapat ilmu. Pernah cerita begitu enggak? Apa yang gue mau ceritain? Orang gue tadi tidur. Lagi khutbah tidur. Apa yang gue mau ceritain? Jadi bagus. Memang kata Nabi begitu. Yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. nah Sekarang saya berceramah. Membahas apa? Membahas fungsi rumah. Nomor satu apa tadi? Fungsikan rumah seperti masjid. Nanti ceritain. Atau kan pada punya WA. Tulis. Nanti disebarkan lagi. Intisari dari apa yang diceramahkan. Itu namanya menyampaikan ilmu. Itu Sekolah itu begitu. Harus ada transfer ilmu. Tidak hanya dari guru kepada murid. Murid juga boleh ngasih ilmu kepada guru. Biasanya tuh kalau di perguruan tinggi. Kan dosen cuma ngasih judul-judul apa yang mau dibahas. Dia tugaskan mahasiswa untuk membahas. Nanti kurang-kurangnya disampaikan oleh dosen. Tapi dari pembahasan itu dosen juga dapat ilmu dari mahasiswanya. Jadi saling memberi dan menerima ilmu. Yang kedua fungsi sekolah, fungsi madrasah selain transfer ilmu itu adalah pembentukan karakter. Untuk membentuk karakter Karena orang kalau sudah punya ilmu Mestinya dia punya sikap dan perilaku Yang mencerminkan bahwa dia punya ilmu Ilmu mengajarkan orang untuk jujur Misalnya Maka jujur itu menjadi karakter Bukan jujur kalau ketahuan Kan ada orang baru jujur kalau ketahuan Kalau nggak bisa mengelak lagi Kalau masih bisa mengelak dia berbohong, tapi karena fakta-fakta sudah nggak bisa dielakkan lagi, akhirnya baru dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Kan jadi rumit urusan kalau orang nggak jujur, karena orang jadi capek. Sampai-sampai kemarin kita juga ikut menyaksikan anggota DPR udah kayak hakim aja. Anggota DPR kayak hakim Padahal kalau jujur aja Selesai memang, uh, Iya memang Iya, iya, iya, enggak, ya, enggak gitu Bukan ngomongnya Kalau memang saya salah Silahkan buktikan Karena dia tahu Kesalahan dia enggak bisa dibuktikan Jadi pembentukan karakter Dari ilmu itu Nah, itu yang kedua Fungsi rumah seperti madrasah Yang ketiga Fungsi rumah itu Sebagai tempat kembali Fungsikan rumah Sebagai tempat kembali Kita pergi kemana-mana Kembalinya ke rumah Rumah sebagai tempat kembali Jangan rumah seperti terminal. Bagaimana terminal? Terminal sekedar singgah. Rumah seperti halte. Rumah seperti stasiun. Rumah seperti bandara, itu sekedar singgah. Misalnya, saya ketemu kawan lama. Di mana? Di stasiun Gambir, misalnya. Kawan lama ini, waduh, pengen ngobrol banyak. Tapi kan sebentar lagi, kereta yang mau saya tumpangi ke Jawa Tengah, mungkin ke Jogja, mungkin ke Surabaya, ini sudah mau berangkat. Saya bisa enggak ngobrol banyak sama kawan saya itu? Enggak bisa ngobrol banyak, karena pak kereta sudah mau berangkat. Ini kadang-kadang di rumah orang tidak berkomunikasi, sulit berkomunikasi. Rumah sebagai tempat singgah, makanya rumah singgah itu biasanya buat siapa? Buat anak jalanan. Lah ini kita kenapa rumah kayak jadi rumah singgah ya? Ya karena kita waktunya habis di luar. di rumah itu sekedar mau mandi ganti pakaian makan bahkan makan juga sering udah nggak di rumah sekedar tidur sudah nggak ada komunikasi ingin istrinya ngobrol banyak baru rebah di atas tempat tidur langsung pules pengen anak ngobrol banyak dengan bapaknya Bawaannya bapaknya sibuk aja Nah ini namanya rumah singgah Kalau begini Mestinya rumah sebagai tempat kembali Kalau kita tenat di luar rumah Sampai di rumah udah tenang Begitu seterusnya Sehingga ada komunikasi Antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain sekarang kan komunikasi udah gampang Ustadz udah pakai wa pakai BBM SMS bahkan sampai ada orang tanya Ustadz Bagaimana kalau saya berkomunikasi dengan anggota keluarga cukup dengan Skype dengan Skype saja? Saya bilang bagus pakai Skype, tapi yang namanya tatap muka, duduk berhadap-hadapan itu juga penting. Coba perhatikan orang yang suka sepak bola. Di TV ada nggak sepak bola? Ada nggak sepak bola di TV? Ada siaran langsung, tapi stadionnya penuh nggak? Stadionnya tetap penuh, yang nonton banyak, datang dari mana-mana. misalnya Persija main di Malang oh, itu supporter Persija, Jackmania datang itu ke Malang padahal di TV juga disiarkan ngapain jauh-jauh ke Malang pakai ongkos, waktu biaya mahal tapi begitulah namanya orang suka, mau dikata apa eh rumah tangga komunikasi cuma SMS WA dan seterusnya tidak ada tatap muka padahal ketemu secara fisik itu tidak tergantikan Begitu juga dengan pertemuan keluarga besar Itu tidak tergantikan dengan bikin grup WA misalnya Grup WA di keluarga bagus Tapi ketemu secara fisik Ada saat-saat dimana kita ketemu Itu juga penting Kalau WA mah gak ada kuenya Kuenya difoto Coba kalau ketemu ada kuenya Coba kalau ketemu kelihatan raut wajah saudara kita Kalau cuma tukeran foto Oh foto 5 tahun yang lalu yang dia kirim Bisa aja kan begitu Biar kelihatan muda Foto 5 tahun yang lalu Foto 10 tahun yang lalu Yang terakhir Yang keempat Fungsikan rumah Rumah Seperti benteng pertahanan. Seperti benteng pertahanan. Kalau orang perang pakai benteng apa enggak? Untuk melindungi, untuk menguatkan. Itu pasukan perang ada bentengnya. Meskipun cuma tumpukan karung. Karung pasir tumpuk situ untuk melindungi. kalau ditembak itu kan mungkin nggak tembus itu jadi itu namanya juga benteng untuk menguatkan pertahanan nah sekarang rumah itu mestinya menjadi benteng pertahanan rohani keluarga pertahanan pemikiran anggota keluarga sehingga pengaruh-pengaruh negatif tidak sampai mengubah anggota keluarga menjadi negatif disitulah pentingnya seorang bapak seorang ibu bisa memberikan penguatan-penguatan rohani, penguatan, pemikiran agar jangan sampai ada pemikiran-pemikiran negatif menjadi ide-ide dia nah ini sesuatu yang tidak sederhana kalau kita mau laksanakan pada zaman sekarang tetapi bukan tidak bisa sulit itu bukan berarti tidak bisa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbagi waktu nah, kita tahu Rasulullah itu kan istrinya ada 9 tapi beliau berbagi waktu malam-malam digilir, malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rabu di sini, dibagi-bagi waktu. Tapi jangan bayangkan karena istrinya sembilan, puterannya itu kalau ketemu istrinya lagi itu sembilan hari kemudian. Ketemu Aisyah, misalnya hari Senin, di rumah Aisyah hari Senin. Maka nanti ketemu Aisyah lagi. malam Rabu minggu depan. Enggak begitu. Setiap hari Rasulullah menemui istrinya. Kalau Rasulullah tidak punya kesibukan-kesibukan lain, itu setiap hari antara asar sampai maghrib Rasul datang ke rumah istrinya, ke sini sebentar, ke sini sebentar, ke sini sebentar. Jadi kalau boleh dibagi rata, kalau habis asar itu kira-kira jam 4 kalau maghrib itu jam 6 misalnya dibagi rata jadi dua jam itu dibagi 9 rumah jadi berapa menit ke sini 15 menit ke sini 15 menit ke sini 15 menit terakhir disitulah beliau Lah, kalau orang kita zaman sekarang malah jadi suami akhir pekan Jadi suaminya akhir pekan doang, rumahnya di Bandung ada orang Bandung, rumahnya di Bandung. Uh, jadi dia kerja di Jakarta Senin pagi berangkat dari Bandung, bukan Senin pagi malah Minggu sore, Minggu sore. Malam Senin berangkat ke Jakarta Terus Balik lagi ke Bandung Hari Jumat sore Jumat sore Nyampe di Bandung Udah malam tuh Jam 10 paling cepet Anaknya udah tidur Besok Besok paginya Anaknya nyari-nyari bapaknya Tidur bangunnya kesiangan tuh anaknya Anaknya bangun kesiangan, Bapaknya bangun pagi Cuma anaknya nyari-nyari bapaknya Kemana bapak? Bapak pergi Baru pulang pergi Iya Pergi mancing Hobi banget mancing Waktu buat keluarga nggak ada lagi Buat mancing Dari pagi sampai sore mancing Dapatnya dua ekor Itu contoh-contoh Jadi harus disiasati bagaimana kita bisa punya perhatian yang lebih kepada keluarga Biar supaya bisa komunikasi saya ingin memberi waktu yang lebih banyak buat kita berdialog soal ini saya persilakan mungkin ada yang mau menanggapi ada yang mau bertanya pakai tanya jawab gak? silakan ada yang mau tanya ya silakan pak nah, ya kalau begitu ajak aja anak-anak ke masjid ya ajak juga perempuan ke masjid nggak apa-apa boleh makanya Nabi bilang sebaik-baik sab bagi laki-laki di depan sebaik-baik sab bagi perempuan di belakang bahwa nanti pengen ngobrol e, sekeluarga ya ambil posisi sesudah sholat jadi enggak harus sholat jamaahnya di rumah sholat jamaah tetap di masjid saya tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan kepada para jamaah agar sholat jamaah di rumah dalam rangka mendidik keluarga bapak jadi imam istri dan anak-anak jadi makmum saya nggak pernah ngajari begitu sebab kalau semuanya mikir begitu siapa yang sholat di masjid pengurus masjid punya istri punya anak imam punya istri punya anak muazin punya istri punya anak semuanya pada punya istri punya anak Terus siapa yang sholat di masjid kalau begitu Jadi sholatnya tetap di masjid Kalau kita merasa perlu Ada pertemuan khusus dengan keluarga Ambil posisi Di halaman masjid misalnya Di pojok masjid Masjid luas kok Bagus tuh masjid ada halamannya Orang bisa duduk-duduk di bawah Pohon Ngobrol situ Dengan istri, dengan anak Baik, begitu pak Ada lagi? Memang ada juga Ustadz ngajarin begitu Tapi kalau saya enggak Enggak mengajarkan Sholat jamaah di rumah Sholat di rumah itu Kalau darurat Sholat di rumah Kalau darurat, darurat itu apa? Sakit Atau hujan besar Payung tidak ada Sekalipun ada payung Jalanannya banjir Rumah sih gak banjir Jalanannya banjir Misalnya begitu Ada lagi? Asik nih Ada yang nanya Ya silakan. Alhamdulillah. Istri bekerja, ya, istri bekerja mungkin mau bantu suaminya karena suaminya banyak cicilannya yang belum lunas. Kalau suami mengizinkan boleh tanpa dia mengabaikan tugas-tugas keluarga. Cuma yang repot orangnya masih muda, punya anak masih kecil. Anak masih apa jadinya? Dia nyari duit, tapi terus uh, uangnya terdistribusi lagi buat pembantu. ada pembantu rumah tangga ada baby sister lain lagi dan seterusnya nah kerja itu apalagi zaman sekarang itu kan tidak harus di Jalan Sudirman tidak harus ngantor bikin aja kerjaan di rumah yang menghasilkan bekerja dari rumah untuk wanita terutama Sebab kalau suami ke kantor, jamnya udah jelas, berangkat habis subuh, pulang habis kisah, istrinya juga begitu, itu nanti anaknya jadi bagaimana? Sebab anak itu memerlukan perhatian orang tua. Nah, Kalau istri punya ilmu, dia harus mengaktualisasikan ilmunya, dia harus memanfaatkan ilmunya. Silakan, misalnya dia menjadi guru, misalnya dia menjadi dokter dan seterusnya ya, menjadi bidan. Tetapi kan dia juga harus bisa mengatur waktu. Jangan kadang-kadang jadi dokter lebih sibuk dokter. Istri Si istri yang jadi dokter daripada suaminya yang jadi pegawai biasa Kenapa? Istri kerja di rumah sakit Dari jam 8 sampai jam 5 sore Sampai di rumah maghrib, buka praktek Sampai jam 9 pasien belum habis di rumah itu itu ada dokter perempuan banyak pasiennya sampai jam setengah sepuluh saya ngantar istri setengah sepuluh dia masih aja ya kalau si dokter ini nggak punya suami nggak punya anak meskipun usianya sudah lebih tua dia daripada saya tapi dia nggak punya suami nggak punya anak Nah sekarang kalau yang punya suami punya anak nah Dia juga harus bisa mengatur waktu Begitu Kalau orang tidak Berkumpul begitu Itu kadang-kadang nanti Garis instruktif itu lebih banyak Seorang ibu kepada anaknya Dia lebih banyak instruksi-instruksi Karena dia nggak sempet kalau berdialog, begitu. Akibatnya, ya. Jadi tinggal di manage dengan baik, bagaimana dia bisa bekerja tapi tidak mengabaikan keluarga. Ada lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tadi mendatangi Istri-istrinya Sebentar-sebentar di waktu sore Nanti ada saat di mana Rasulullah itu Mengajak istrinya Kalau lagi Berpergian jauh Jadi kalau safar pergi jauh Itu mesti ngajak istrinya Cuma karena istrinya ada Sembilan, gak bisa diajak semuanya Delman gak muat Maka diundi Diundi siapa yang diajak Tidak hanya pergi-pergi biasa Perang juga diajak Pergi perang Kira-kira istri mau gak ya kalau diajak perang Diajak perang Makanya dulu Ada cerita Aisyah dipitnah Aisyah dipitnah Kalau bahasa sekarang Berselingkuh dengan laki-laki lain Itu cerita pulang dari perang Begitu Rasul Punya istri sembilan Tapi sembilan-sembilannya udah ngerasai Diajak kemana-mana itu Ini punya istri cuma satu Enggak pernah diajak Itu namanya istri simpenan Istrinya disimpen aja Diajak pergi ke rumah saudara yang jauh, bagus. Misalnya suami itu punya saudara, mungkin punya abang, mungkin punya adik, mungkin punya paman, punya kakek di tempat yang jauh, ajak berkunjung ke rumah famili. Begitu juga suami ngajak istri ke rumah saudaranya istri. Pamannya istri di mana sih tinggalnya? Datang itu sangat bagus jadi yang namanya bepergian tuh nggak harus ke tempat piknik bisa sekalian piknik juga sebenarnya ke rumah saudara itu makanya dulu Nabi pernah bertanya kepada sahabat mau nggak aku kasih tahu mengapa orang dimasukkan ke dalam surga oh, tentu saja sahabat jawabannya mau Maka Rasulullah menjawab salah satunya yang menjadi stressing menjadi penekanan dari apa yang mau ditegaskan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Arrojulu la illa lillah misri illa lillahi Seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota. Maksudnya di ujung kota itu jauh maksudnya. Memang untuk sesuatu yang jauh Sering disebut ujung Orang Betawi Pergi ke Bandung Dulu Sampailah ke satu daerah Namanya Ujung Berung Sehingga orang Betawi Untuk menyebut daerah yang jauh Itu dibilang di ujung berung Lu pindah kemana sekarang? Saya pindah ke Bekasi. Bekasi mana? Gitu. Disebut misalnya Tambun. Wah itu mah di ujung Berung. Nah, Jauh banget. Di Pondok Gede ada ujung aspal. Emang aspal baru sampai di situ. Ujungnya aspal tuh di situ. Kesanannya jalan tanah oh gitu. Itu dulu Baik, nah Seseorang yang mengunjungi saudaranya Di ujung kota Dia tidak mengunjunginya Kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berkunjung Karena Allah Maksudnya apa? Ya memang Allah yang nyuruh kita berziarah ke rumah Saudara Silaturahim menguatkan persaudaraan. Emang Allah yang nyuruh, Nabi yang menganjurkan. Begitu. Cuma kan orang lama-lama pada enggak tahu rumah saudaranya, karena saudaranya jauh-jauh. Ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang. Jadi ketemunya di mana nih? Udah yang gampang kebun binatang aja sudah. makanya kalau lebaran ketemunya di kebun binatang, satu adem, yang kedua dijangkau dari mana-mana gampang, oh udah kebun binatang, misalnya begitu, ketemunya di mana? Ketemunya di rumah makan, kalau yang banyak duit, yang banyak duit ketemunya di restoran. Nah padahal datang ke rumahnya itu penting Datang ke rumahnya Berkunjung Dan datangnya karena Allah Datangnya karena Allah Kita ke rumah paman yuk Emang kenapa? Oh lagi musim mangga sekarang Paman kan punya pohon mangga banyak Itu datangnya karena apa itu? Karena mangga Ketika saya datang ke rumah teman saya di Indramayu lagi mampir karena saya ada perjalanan ke sana mampir ke rumah teman di Indramayu dia punya pesantren. Ketika saya sampai, waduh sayang sekali mangga udah habis, dia bilang begitu. Bagaimana sih masa Indramayu mangga habis? Saya aja di Kebayoran masih banyak. Bayuran nggak habis-habis maka Indra Makyu udah habis, bayuran masih banyak Nah itu begitu Jadi datangnya karena Allah Kita datang yuk ke rumah nenek Emang kenapa? Nenek itu masakannya enak Itu datangnya karena apa? Nah, karena masakan Sampai nah na neneknya sakit Lagi nggak masak Nyesel dia Tapi kalau kita datang karena Allah, nggak ada penyesalan, karena Allah sudah mencatat pahala yang besar untuk orang yang suka mengunjungi keluarganya. Ini bagian dari rumah itu sebagai tempat kembali, karenanya hubungan anggota keluarga itu harus semakin dikuatkan, makin dikuatkan, jangan makin dilemahkan, apalagi sampai putus. Jangan sampai putus hubungan kekeluargaan. Karena ancamannya berat. Kata Nabi, La Tidak masuk surga orang yang memutuskan. Yaitu, Memutuskan ikatan rahim. Hubungan rahim. Memutuskan silaturahim. Nah, kalau kita nggak pernah berkunjung, nggak tahu rumahnya, Itu lama-lama jadi putus itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah bisa kita sambung pada kesempatan lain. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin.